Mitra bisnis, untuk mengurangi beban subsidi listrik di anggaran, pemerintah berencana menaikkan tarif listrik lagi. Dan kali ini akan diberlakukan lebih masif kepada enam kelompok termasuk rumah tangga, industri, dan juga pemerintahan. Kenaikan akan dilakukan secara bertahap setiap dua bulan, dimulai dari 1 Juli mendatang, dengan rentang kenaikan 5-12%. sampai 12 persen. Ada komentar, kenaikan ini adalah solusi instan pemerintah dalam meringankan anggaran tanpa memikirkan secara komprehensif manajemen energi yang efisien. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, APRISINDO, Edy Wijanarko. Pak Edy, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya begini, bisnis ini kan lagi menurun sekali ya. Ya saya juga tidak tahu tapi dalam tahun ini memang keadaan industri juga banyak yang tidak jalan, banyak yang sudah stop produksi, market juga tidak ada, ekspor juga berkurang. Jadi saya pikir mungkin kalau kenaikannya itu perlu dibicarakan lagi, apakah masih bisa ditunda atau mungkin kenaikannya bukan 2 bulan tapi menjadi 6 bulan. Ini supaya kita pelaku usaha ini juga bisa memberikan waktu untuk kita Sesuaikan gitu. Jadi kita sekarang itu tidak bisa menerima permintaan pemerintah karena kita tidak tahu bahwa pemerintah juga tidak pernah menunjukkan kinerja yang baik. Tikotnya kurang tepat karena sekarang pemilu ini semua pada takut-takut semua ya. Jadi bisnis itu juga tidak dijalankan secara maksimal, marketnya juga sangat jelek. Uh, semua peredanan uang itu tiba-tiba hilang, gitu. semua with and see. Ya. Saya pikir mungkin momennya tidak tepat. Rencana kenaikan tarif listrik ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi listrik di anggaran. Bagaimana Anda melihatnya? Saya kira kalau pemerintah ngomong begitu kan berarti pemerintah itu enggak kerja, enggak mikir gitu. Semuanya dibebankan dan memang sifat pemerintah seperti itu. Kan kita sekarang begini, kalau kita bayar pajak juga, kalau pajak dipergunakan untuk hal yang positif, kan itu pasti kita akan bisa menerima. Uh, saya sendiri itu tetap menganggap bahwa pencuaran listrik itu sangat besar di Indonesia ya. Dalam pihak juga, saya juga lihat ada semacam tidak efisiensi di dalam pengelola listrik itu. Uh, pemerintah sendiri setelahnya dalam hal ini ya, selalu setiap kali kalau misalnya ada masalah, bebannya itu kepada pengusaha gitu. jarang kan juga dibebankan kepada rumah tangga, padahal setelahnya kalau kita lihat sendiri, listrik sendiri itu kan musimnya harus dikelola dengan dengan pola yang lebih baik, sehingga kita merasa kalau kenaikan itu betul-betul uh, sudah selayaknya gitu. Jadi kita sekarang itu tidak bisa menerima permintaan pemerintah karena kita tidak tahu bahwa pemerintah juga tidak pernah menunjukkan kinerja yang baik. Baik Pak Edi, terkait rencana kenaikan tarif listrik ini, Apindo akan menggugat pemerintah nih Pak ke MK dan juga KPPU sebagai langkah protes kerasnya terhadap kebijakan ini. Bagaimana Anda melihatnya? Saya setuju sekali, saya setuju sekali langkah Apindo. Karena bagaimanapun juga, ya supaya menunjukkan bahawa pemerintah itu tidak bisa sembarangan it, membebankan semua. Jadi saya setuju sekali. Demikian Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Aprisindo Edi Wijanarko. Saya, Mandariska.